Pak Dhani, selamat pagi. s pagi, s l a m i k l a m i Pak. a m p a i Pak. p a k l p a i s l i s i t p i e l t p a g g a k y a n g d i d a r a t p g e l g a k s g i a k s i p a g i p e l g a k s a m g i a k s a m g i p a a m a i p a a m a t p i k e l a m a t p a k e l a n a t p a k s a m a t p i Pak. s a m a i Pak. a m a e m a s t i p a a i p k a m g a m t k e l a m a t i Pak. m e l a m a t i Pak. s m g i p e l g i Pak. s l a g i Pak. s e l a t a g Pak. s l a g i a k s e a t a i p i n y u s a m i n a j a y a t e r i m a k a s i h t e r i m a k a s i h p a k d e a n i Pak. p r a b u Selamat pagi, Selamat pagi, i n d o n e s i a s a y a s a m a トは、私のために、私たちのために、私たのた a に、私たちのために、私たち Itu aja Sekarang bawa barang, bawa apa, semua juga Bu, n gak g ada yang namanya resmi itu tuh gak ada Pasti ada, ada titipannya dikit kesini, kesitu, kesini, pasti ada Jadi itu yang pasti saling reput dapet jatah haram Dan ya yang belum d a p e t y a belum bebas ya begitu aja, m a s i h Pak Gunawan, selamat pagi Pagi Bu s i l a k a n Pak Gun ya, Polisi Indonesia nih jalanin KUHP y aja Bu Ya artinya kasih uang habis p e k a r a kan bu di Indonesia kan semua begitu ya. m a kasih bu. Pak Mulyadi. Selamat pagi. Pagi. Ini komentar saya. Itu ada tiga masalah di situ ya b a n Pertama itu pengusaha mencoba melakukan sesuatu yang tidak benar. Oh j a t a h n y a sepuluh masukin lima belas ya kan gituan. k Yang kedua d i n a s Kehutanan komentarnya g a aneh Masa itu Barang gak sesuai dengan apa Suratnya Kok dianggap normal-normal saja nah, Itu kan gak benar Nah polisi menahan Tanpa ada suatu proses hukum disitu Nah ini juga gak benar ya Coba lah semua Berusaha untuk Melakukan segala sesuatunya itu dengan baik dan benar gitu kan. Jadi kita itu bisa beres semuanya. Terus, apa namanya, bisa maju b e gitu. Kalau enggak, kapan kita maju, n ya bikin-bikin i i terusnya gitu kan. Oke, itu aja. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Mulyadi dan... Halo, selamat siang Pak Bobi. Selamat siang. s i l a k a n Pak Bobi dengan komentarnya. Ya Pertama yang mau saya komen ini, ini dua-duanya saling rebutan, saling usaha untuk dapat tulis haram, itu yang pertama Yang kedua, saya sangat kesalkan dengan keadaan di Indonesia Misalnya memang itu bersalah, kenapa terlalu lama ditentukan bersalah atau enggak gitu loh Seperti kita ambil contoh, orang misalnya di airport t u h ada kesalahan Kalau memang harus dihukum, di denda, langsung ditetapkan Jangan dibikin lagi satu skenario Kalau Bapak begini sebenarnya Bapak bisa begitu Bapak bisa begini Ini yang n gak g bisa maju negara kita Kalau polisi kita itu tegas Memang salah adalah salah Laksanakan hukumannya secepatnya Itu saya kira orang akan takut Seperti di Singapura Cuman disini memang sengaja dibuat lama Ada satu kasus sengaja pura-pura dipersulit Dibikin lama biar ada orang yang mau nyokok atau gimana Itulah Indonesia Ini yang harus dirubah Selama ini n g gak berubah Ya negara ini gak akan maju karena polisinya sendiri gak mau berubah Terima kasih Ya terima kasih Pak Bobi Halo selamat siang Pak Andre Ya selamat siang s i l a k a n Pak Andre dengan komentarnya Saya rasa ini ya urusan dalam negeri ya Barang juga barang dalam negeri Gak perlu berlarut lah Kita tahan sampai 4 bulan Jadi a k i b a t efek a r kayu ya サラフォーメリックのポ k シ o はパメリックのパメリックのポリシーはパメリックのポリシーはパメリックのポはパメはははははははは アロパチンダーさんはジャンパー Semua sudah ada, sudah legal, sudah saya bayarkan, surat ini sudah langkah, tetap ditahan oleh polisi dengan d a l i h Surat ini belum legal, masih belum ada papanya, tetap harus keluar uang, Pak, kemungkinan yang seperti ini. Saya cuma memberikan saran aja nih kepada pemilik kayu, Bapak coba kasih uang lah, Pak. Tolonglah, Pak, mereka juga butuh makan, nggak ada uang dari kita, korupsi bagaimana makan, Pak, para koruptor. Mereka gak bisa makan Pak kalau gak ada k o r u p t o r Pengobatan sakit, ke rumah sakit n gak g bisa kasih ngapur lagi Pak Kasian h mereka Pak Coba t o l o n g a Pak a s i h sedikit itu u a n g Pak Baru bisa lancar n gak g akan perbulan-bulan a p a Saya punya pengalaman dulu begitu Pak Terima kasih banyak ya, Pak Baik terima kasih Pak Candra h Pak Haris selamat siang Halo Pak Hasim Halo Ya s i l a k a n Pak Hasim dengan komentarnya Halo Ya halo Pak Hasim s i l a k a n Halo Ya Iya baik terputus. Halo selamat siang Pak Hari. Ya, ya silakan Pak Hari. a k 12 tahun sudah reformasi dari k e a r g a baru. Lihat aja apakah makin bagus Pak? Kelihatannya makin jelek Pak. Apalagi sekarang ini kayaknya nggak ada yang menitin m Indonesia nya. Yang anak buah di bawah ini begini berebut berebut rejeki beruntung. Yang di atas tenang-tenang aja seolah-olah nggak t e r j a d i a apa apa. Timur saya. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak Ari. Silakan, mitra bisnis, untuk Anda yang ingin bergabung di 6339160. 6339160. Halo, Pak Hasim. Pak Hasim bisa、Halo. mendengar saya? Halo, selamat siang, Pak Roni. Selamat siang. Ya, silakan, Pak. Ada dua yang perlu saya sampaikan, boleh ya? Boleh, Pak. Silakan. Yang pertama. 何が言ったらいいの Sebaiknya dicek lagi ke dalam, ke, ke instansinya, supaya lebih jelas lagi permasalahannya.、Gitu. Sehingga kita juga bisa mendapat,、eh, memberikan n d a a p t e m tanggapan yang lebih pas lagi, secara kasuistis gitu Pak. Itu saja Pak, terima kasih Pak. Pak Tony, selamat sore. Selamat sore. Silahkan Pak Tony. Ya, komentar saya inilah tipe-tipe hampir seluruh manusia Indonesia yang dibilang sisa tanah air itu musir. Kalau memang benar-benar cinta tanah air, bekerjalah dengan benar. Sebenarnya masalah ini kan gampang sekali. y t u tinggal cari siap a benar, salah atau enggak. Pertemukan semuanya ketemu. Kalau emang salah-salah, d e n d a y a benar. Perlu masuk kurungan. kurungan. Kalau enggak, ya lepasin. Cuma memang banget di negara ini emang sengaja. Yang Seperti yang tadi tadi bilang juga, enggak ada pelitin, enggak bakal keluar. Apalagi ini saling gotok-gotokan ya Departemen k e h u t a n a n dengan kepolisian. Mereka kan harusnya kerjasama sama-sama pemerintah. Jangan saling lempar begitu, yang ada saling berebut. Makanya, saya bilang kalau kerja itu nggak cinta sama negara, negara ini akan hancur, nggak akan maju. Makasih.